Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya hanya ingin menanyakan Bu ya, Sekarang ini kan kita tahu Ada bank syariah Baik eh, Mandiri BCA dan seterusnya Tapi sebetulnya Teman-teman saya yang ditaruh eh, Sebagai pengawas atau Apa di bank syariah dia masih merasa ragu bahwa uh, mudorobahnya kayak seolah olah masih diselimuti dengan hal-hal yang seperti bank konvensional gitu loh, bu ya. Apakah kita harus uh, menolak padahal itulah bank yang kita percaya syariah adalah misalnya seperti saya sebut tadi bank Mandiri syariah misalnya gitu. Sementara kita keperluannya bukan hanya bank syariah tapi juga perlu kalau misalnya bisnis tadi yang Buya sampaikan kita harus dengan konvensional karena rekening dari pemerintah dan sebagainya misalnya harus BJB misalnya gitu seperti apa kita menyikapi apakah kita tolak ataukah kita harus nurut kemudian di split ke bank syariah barangkali saya namanya Haji Aris Banaji dari Jakarta bu ya. Assalamualaikum, terima kasih. Ya. Insyaallah. Terima kasih. Saya dari MUI. Oh masyaallah, alhamdulillah masyaallah. Masya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang bank syariah, kami gambarkan bank syariah itu di Indonesia sebelum munculnya bank syariah itu adalah seperti bayi yang kita nanti nanti kelahirannya dan akhirnya lahirlah bayi itu, cuman dia cacat cacat, ada kekurangannya coba orang yang berakal kalau bali cacat apa langsung dikites gitu tidak dong, disempurnakan kalau tidak punya kaki nanti dibuat kaki buatan dan sebagainya sampai sempur, sempurna maka kami tetap dukung adanya bang syariah yang lahir cacat itu tetap kami dukung sampai sempurna dia itu kita tugas kita untuk mendukung makanya iman kita Jangan sampai kita menitipkan di bank yang konvensional, itu membesar bank konvensional, sementara sudah ada syariah, mana iman kita. Hari ini kita sudah menggerakkan tentang rasa kepedulian kepada segala sesuatu yang ada hubungannya dengan syariat. Produk-produk pun ini saya sekembangkan ini. Produk itu ada macam produk orang-orang yang memusuhi kita, ada produk-produk yang kita masih boleh membelinya, seperti senjata, alat perang, kita boleh memberi dari orang Yahudi, tapi untuk berperang dengan mereka. Produk tingkat yang kedua untuk bersaing seperti komputer, kamera, untuk bersaing video yang bagus. Tapi ada produk yang kita sama sekali tidak boleh mengambil dari mereka. Contoh air. Saya lebih kalau saya harus minum air yang orang, orang yang musuh kita enggak mau, sorry ya. Tapi saya lebih senang membeli air tetangga saya, susu tetangga saya, roti tetangga saya daripada milik orang kafir. Itu iman. Jangan sampai ada di rumah Anda airnya orang kafir. Airnya orang yang enggak sujud. Mana iman Anda? mana pertolongan anda untuk saudara anda, ini harus digerakkan yang demikian ini saya lebih baik haus di pinggir jalan kalau ternyata harus saya harus mampir toko yang sudah jelas toko itu adalah grup orang, -orang musuhi kita, khususnya kasus Jakarta kemarin saya tidak bisa mampir ke tempat itu di mat-mat yang punya permusuhan dengan umat islam, yang punya kebencian dengan umat islam saya tidak bisa beli di situ. mending saya haus kalaupun saya mati, mati syahid nanti insya Allah dan tidak sampai mati, kita kurang cemburu kita ini masih beli di tempat nunda, tidak bisa saya Minuman minuman ini keimanan ku dibangun kenapa saya itu bantu orang Islam di Palestina je jarang kenapa saya harus bantu orang Israel untuk beranggur orang Palestina? baik satu yang kedua saya itu bantu saudara saya itu jarang saya tidak punya duit saya tidak merah bagi duit kepada tetangga sana sini kalau saya tidak bisa membantu tetangga saya enggak sih duit paling tidak saya memberi produknya dia rotinya dia airnya dia susunya dia kan begitu mana iman Lidahnya sudah lidah Yahudi. Susunya kalau tidak susu Yahudi tidak mau. Susunya kalau bukan susunya orang yang memusuhi kita tidak mau. Ini problem di kita. Problem kurangnya kecemburuan. Termasuk bank syariah. Mohon maaf. Saya tidak dapat fee dari bank syariah sampai hari ini. Alhamdulillah tidak ada hubungan dengan bank syariah. Cuma secara, secara keimanan yang namanya syariah harus didukung. Kalau ada kekurangan, hendaknya kita selesaikan bersama. Makanya anda sebagai orang beriman kalau seandainya Dana anda yang anda tintipkan di konvensional, anda pindahkan ke syariah, semuanya bank konvensional akan kalah. Sebab umat Islam jaya. Cuma karena masih ragu-ragu. Enak neraka atau enak surga? Enak neraka enak surga? Ini problem. Saya bicara agak tegas karena saya cinta kepada anda. Ini. Ya, kenapa kok bank syariah selama ini pelayannya kurang? Gimana pelayannya bisa maksimal? Dananya masih kurang. Karena dananya kaum Muslimin masih di tempat yang konvensional. Buya kok keras banget. Loh, Anda sendiri apakah tidak bisa membaca? Kenapa harus ada bank syariah? Karena di sana ada bank yang tidak syariah. Yang bicarakan bank sendiri. Kalau sama ya tidak usah pakai label syariah, kan begitu. Di sana ada dewan syariah dan sebagainya. Kalau masalah ada kekurangan, ini namanya produk manusia, upaya untuk di dalam menjalankan syariah, tidak ada yang sempurna, ada kekurangan. Di rumah Anda pun ada kekurangan, kan? Kadang-kadang semuanya baik ke kerudong. Anak yang paling ini agak sering buka kerudung ada satu yang, kan begitu biasa di rumah itu ada satu dua yang tidak sempurna dalam menjalankan syariah dalam bank syariah pun juga demikian tapi tujuan tapi kita sebagai orang yang beriman hendaknya mendukung itu semuanya terserah bank syariah miliknya siapa, pokoknya ada label syariah itu harus kita dukung kenapa? itu ada mengatasnamakan agama Nabi Muhammad SAW kalau ada kekurangan, yuk kita kritisi dan tadi beliau menyebutkan pegawai di situ ada keraguan, itu iman kalau ada keraguan iman artinya apa? Mana yang Anda ragu sempurnakan. Itu loh. Harus ada keraguan. Jangan sampai hanya yang penting gaji ku tinggi. Wah, itu enggak benar. Jadi ini berarti iman yang menjadikan dia ragu itu benar enggak ini? Benar enggak? Nah, ini adalah keimanan yang luar biasa tinggal ditingkatkan dalam bentuk penyempurnaan. Jadi, jadi kami tetap dukung Bang Syariah. Namanya apapun karena apa? Itu adalah pakai label dan itu adalah paling enggak kita sudah ngerti apa transaksi-transaksi Kalaupun ada, biasanya yang salah adalah apakah customer atau apa segalanya apa yang melayani nasabah itu, karena dia adalah alumni konvensional. Di saat menersebarkan kepada nasabah pakai bahasa konvensional, karena lesannya belum lesan syari', maka nanti perlu pelatihan, membuat sekolah khusus dan seterusnya. Jadi perlu penyempurnaan. akan tapi bayi yang cacat itu jangan dicites. Terus kita besarkan. Harus saya tetap dukung bang syariah. Tidak ada hubungannya dengan bang syariannya. Nah ini enggak ada namanya pokoknya bank syariah namanya Islam biarpun enggak ada mohon maaf ini pondok yang bangun bukan bank syariah ya bank syariah tidak pernah bangun pondok ini tidak ada bantuan dari bank syariah untuk pondok pesantren ada. akan tapi kami adalah orang yang mengaku kami beriman kepada Allah dan Rasulnya segala yang ada hubungannya dengan syariat harus kita angkat dan Alhamdulillah banyak saudara-saudara kita yang sudah mulai hijrah dan harus dengan keyakinan Biasanya diganggu oleh setan Seperti di dalam Al-Quran kan orang Yahudi mengatakan. riba. Gak ada beda antara konvensional dengan syariah. Itu melemahkan semangat. Kalau sudah atas nama syariah. Di sana ada dewan syariah. Memang saya bukan termasuk bagian dewan syariah. Dan memang saya punya kritikan banyak. Termasuk masalah kredit mas. Saya kritiki keras itu. Karena adalah itu rumah saya. Yang namanya syariah itu rumah pribadi saya. Saya harus kritik ke dalam. He bang, tolonglah denger. Kalau ada ulama ngomong. Jangan sampai dibiarkan terus sangke sampai akhirnya betul betul orang Yahudi mengatakan inamal beu mituriba jual beli sama dengan riba apa bedanya? Akhirnya ada orang ngomong bank syariah sama dengan bank konvensional. Jangan sampai begitu. Maka kita harus berusaha untuk membenahi. Ini usaha tugas para ulama semuanya. Maka sudahlah kini dulu. Yang penting anda punya etikat baik ingin hijrah dari kehariban itu iman. Ada pun di dalamnya masih macam-macam. Kini -macam. loh ya di situ ada warung-warungnya warung sate babi. Yang kedua adalah warung muslim satekam kambing. baik mana anda pilih ternyata di dalamnya ternyata dipasukin babi bukan urusan anda Urusan yang membuat dia yang penting waktu anda masuk warung kambing itu adalah niat anda ha Tak tahu setelah dapat 10 tusuk kambing salah keluar kamu tahu enggak itu pembohong yang jualan yang benar Dia itu jual babi apakah haram bagi anda enggak sudah masuk perut enggak usah dikeluarin ini yani, urusan yang membuat, urusannya Dewan Syariah juga nanti. Jadi kalau sudah label Islam, tidaknya anda percaya? Itu saja sudah yang pertama. Masa saya tidak percaya label Islam. Akhirnya mengambil yang yang sebelahnya berarti kita lebih parah lagi. Ya, ini sudah jelas tulisannya, sate babi yang tidak mungkin. Kan ada syariah, syariah ini bukan berarti ini ini, ini adalah masalah keimanan dan keimanan itu rasa di dalam hati kita reaksinya kepada apa yang kita lihat di kiri kanan kita dan ketahuilah mungkin ada di antara yang hadir ini masih urusan dengan bank konvensional ketahuilah Allah Maha kasih mintalah Anda untuk bisa dientaskan dari bank konvensional menuju bank syariah satu kemudian Anda yang sudah hijrah menuju syariah jangan Anda rendahkan siapapun yang masih berada di bank konvensional Karena anda tidak tahu hatinya mungkin menangis setiap malam Dan dia ingin hijrah Dan belum dihijrahkan oleh Allah Pokoknya setelah itu jangan merendahkan siapapun Karena kita menemukan Ada beberapa orang masih di konvensional nangis ketemu dengan kita Ada yang ingin hijrah Karena yang menyukulahkan band konvensional, konvensional. Buya kalau saya harus keluar itu Saya harus bayar 250 juta Gimana saya dapat duit dan pusing. Dia ingin hijrah Tapi terikat dengan ikatan kerjanya Waktu itu, waktu sekolah dan seterusnya ada macam-macam, maka jangan meremehkan orang lain, mungkin kelihatannya orang itu masih di dunia konvensional, tapi diam-diam hatinya sudah pengen hijrah, dan sudah merencanakan, dan orang merencanakan tobat, itu sudah tobat, kalau tak seandainya mati, dia sudah diampuni oleh Allah, Allah, karena rencana untuk tobat sudah ada, yang problem adalah orang sombong, halah gitu aja kok repot, ah, apa-apain ini bermasalah hati-hati ya haram, haram, haram, gimana bisa berkembang wah, kalau sudah kebaikannya itu bahaya orang semacam ini, maka ingat yang sudah hijrah, bersyukurlah kepada Allah, yang belum hijrah niatlah dan mintalah Allah untuk hijrahkan dan yang sudah hijrah, melihat yang belum hijrah jangan merendahkan sebab merendahkan itu menjadi penyakit hati dan itu lebih busuk daripada makan geribat itu sendiri